Sa berita malam. Assalamualaikum sederlun, berita malam medisi hari ini, Jumat 27 Juli 2018, dibacakan Ardian Syah Ferry tujuan Pulau Banyak batal berlayar akibat cuaca buruk. Pembangunan jalan sawang terhenti ekses pipa PDAM. TNI Aceh Selatan bangun tanggul untuk atasi gelombang pasang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum, Tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM AC Tenggara, Radio City 94,4 FM Lokus dan Radio Amanda 104 FM Takemon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serang BFM. Sebelum cuaca buruk melanda laut Aceh Singkil yang ditandai angin kencang dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan KMP Teluk Singkil dari Singkil ke Pulau Banyak batal berlayar Jumat siang. Kapal feri tersebut biasanya berlayar usai salat Jumat. Namun hingga sore hari masih tertambat di pelabuhan penyeberangan Aceh Singkil di Pulau Sarok. Penumpang yang biasa berkerumun di pelabuhan tidak terlihat. Penumpang lebih memilih meninggalkan pelabuhan setelah mengetahui kapal batal berangkat karena cuaca yang tidak bersahabat. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Edi Hartono, membenarkan KMP Teluk Singkil batal berangkat lantaran faktor cuaca. KUPP Penyeberangan Singkil, Dah Lizar menjelaskan KMP Teluk Singkil pada Kamis malam terlambat ke pelabuhan Singkil lantaran badai. Padahal akan kembali ke nias pada Jumat pagi. Lantaran tidak bisa kenias dialihkan mengisi pelayaran reguler ke Pulau Banyak dari Singkil. Namun karena cuaca buruk, dibatalkan berlayar. Sehingga KMP Teluk Singkil memutuskan berlayar pada Sabtu besok ke Pulau Banyak. Sudah pembangunan jalan kecamatan Sawang, Kerumane, Muara Batu Aceh Utara, sudah sepekan terhenti karena adanya pipa milik PDAM Monpase di jalan yang senang dibangun tersebut. Berhentinya pembangunan jalan ini menyebabkan warga mengeluh karena kondisi yang berdebu. Untuk diketahui, Jalan Sawang-Krumane dibangun dengan dana 4,2 miliar rupiah yang bersumber dari dana otonomi khusus atau DAK APBK Aceh Utara 2018 dengan panjang 1,8 km. Anggota DPRA asal Sawang, Tarmizi alias Panjang, mengatakan berdasarkan laporan warga ada beberapa titik jalan yang mengeluarkan air dari pipa PDAM yang bocor setelah jalan dikompak. Selain itu, di beberapa titik jalan juga tidak bisa diperbaiki karena adanya pipa PDAM Tirta Monpase. Ya, berharap PDAM segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan rekanan untuk memindahkan pipa itu. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Monpase Acutara, Zainuddin Rashid, menyebut pipa itu dulunya berada di pinggir parit, namun karena pelebaran jalan, saat ini pipa hampir berada di posisi tengah. Petugas PDAM telah turun ke lokasi untuk menghitung biaya pemindahan pipa sepanjang 500 meter tersebut. Sudah lun bencana gelombang pasang di pesisir pantai Gampung Lukpau, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, menyebabkan puluhan rumah warga rusak Kamis kemarin. Aparat TNI dari jajaran Kodim 0107 Aceh Selatan dan C Yonip 115ML, Jumat pagi, diterjunkan membantu membuat tanggul penahan ombak. Amatan di lokasi, TNI dan masyarakat terus membenahi dengan membuat tanggul penahan ombak. Mereka juga membersihkan puing-puing kayu dan pasir serta air laut yang masuk ke dalam rumah warga saat gelombang pasang. Dan ramil 04 Sawang Kapten Amri Umari memimpin langsung kegiatan bakti sosial dan tidak ketinggalan Komandan Kompi Senapan C. Yonip 115 M.L. Amri Umari mengatakan gelombang pasang yang menerjang rumah warga di pesisir pantai terjadi kemarin pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Ada 22 unit rumah yang mengalami rusak akibat dihantam ombak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Ia mengaku sejak Jumat pagi pihaknya dan masyarakat telah melakukan upaya pencegahan dengan cara bergotong royong pengisian pasir ke dalam goni untuk dibuatkan tanggul penahan ombak. Sederlun pemerintah Jepang melalui program Grand Assistant for Grace Road Human Security Project memberikan bantuan untuk pembangunan panti asuhan Nurul Iman di Kampung Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah. Bantuan dana 2 juta yen tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung panti asuhan. Perwakilan Konsulat Jenderal Jepang di Medan Sumatera Utara, Mispa Surbakti, ketika menyambangi panti asuhan Nurul Iman, Jumat siang mengatakan, Kehadirannya di Panti Asuhan merupakan bagian dari rangkaian peringatan Japan Day ke-1, sekaligus melihat perkembangan pembangunan panti tersebut. Menurut mispa Surbakti, bantuan telah direalisasikan dan saat ini genap satu tahun sejak penyerahan bantuan. Bantuan untuk Panti Asuhan ini berasal dari hasil pajak masyarakat Jepang. Sampai dengan saat ini ada tujuh Panti Asuhan yang mendapat bantuan serupa di Provinsi Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun 3 dari 260 bacalek Kota Subul Salam yang mengikuti uji baca Al-Qur'an dinyatakan gugur karena tidak mampu meraih nilai minimal 50 saat uji baca Al-Qur'an. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan atau KIP Subul Salam Asmardin mengatakan ketiga bacalek yang gugur karena Tidak mampu membaca Al-Quran berasal dari dua daerah pemilihan. Dua bacalek berasal dari dua kecamatan penanggalan dan seorang lagi dapil satu simpang kiri. Namun, dari aturan, bacalek yang gugur tidak diumumkan ke publik. Semua bacalek yang tidak mampu membaca Al-Quran dari kalangan pria. Untuk bacalek yang gugur tersebut, Parpol dipersilahkan mencari pengganti untuk mengikuti uji mampu baca Al-Quran ulangan pada Sabtu besok. Darlun jamaah calon haji Kabupaten Aceh Tengah dijadwalkan akan bertolak ke Tanah Suci Mekah 8 Agustus 2018 mendatang. Jumlah JCH Aceh Tengah sebanyak 133 orang akan tergabung dengan kloter 6 bersama jamaah asal Bener Meriah, Aceh Tenggara dan Banda Aceh. Kapalakan Kemenak Aceh Tengah Dr. Andes H Ha. Ambrun Saleh mengatakan, semua tahapan keberangkatan JCH Aceh Tengah telah selesai. Sejauh ini tidak ada kendala dan tinggal menunggu keberangkatan. JCH akan diberangkatkan menuju Banda Aceh pada 7 Agustus 2018. Tiba di Asrama Haji Banda Aceh, mereka akan bergabung dengan JCH dari kabupaten lain yang tergabung di kloter 6. Untuk kloter 6 sendiri akan didampingi 5 petugas kloter. Sedangkan dari 133 JCH kloter 6 asal Aceh Tengah diperkirakan semua bisa berangkat dan belum ada pembatalan atau kendala sementara itu wakil Bupati Aceh Tengah Hafir Daus berharap proses keberangkatan calon Haji Aceh Tengah bisa berjalan dengan baik dan lancar <SILENCIO> dari serum Seram Bitanjung permaikiian berita malam edisi Jumat 27 Juli 2018 berita pagi Seram BfM bisa and dengarkan kembali pukul 700 Waktu Indonesia Barat berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet daripada Follow me by Twitter at